Assalamualaikum, Sudahlun. Berita Malam Edisi hari ini, Minggu 10 Februari 2019, dibacakan Ardiansyah. Suplai air bersih sering macet warga minta manajemen PDAM Tirta Naga cari solusi. Badan Daya siapkan dua tiket umroh bagi juara satu Hafiz, Quran, dan Fahmil Kutub. Masa kerahkan Beko luruskan sungai. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM. Berita malam ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Medan dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun warga komplek Perumnas Gampung Arafah, Kecamatan Samadua, Aceh Selatan mengeluhkan suplai air bersih pada siang hari ke komplek dimaksud sering macet. Mereka berharap pihak manajemen PDAM Tirta Naga Tuan, segera mencari solusi. Terkait tersendatnya suplai air bersih dimaksud Fatayat, salah seorang warga mengatakan setiap harinya suplai air bersih ke Perumnas macet dan air hidup hanya pada malam hari. Kondisi ini sangat menyulitkan warga dalam memenuhi kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi seperti ini juga jelasnya terjadi sejak sebulan terakhir. Namun hingga saat ini pihak manajemen PDAM Tirtanaga tidak memberi solusi terhadap kondisi yang dialami pelanggan. Terkait dengan keluhan warga tersebut, Direktur PDAM Tirtanaga Tapatuan, Cunmaisara AMD, mengaku seringnya macet suplai air ke kompleks Perumnas Samadua karena pada siang hari terlalu banyak pemakaian, sedangkan debit air berkurang akibat musim kemarau. Garlun PTD Badan Dayah Aceh Tenggara telah menyiapkan dua tiket gratis untuk umrah ke Mekah bagi santri yang mampu meraih juara 1 Hafiz Quran dan juara 1 Fahmil Kutub tingkat SMP maupun SMA di Agara. Kepala UPTD Badan Daya Aceh Tenggara, Samri SAG, mengatakan UPTD Daya Agara pada Agustus 2019 akan menggelar kegiatan festival kreasi santri dan kampung perkemahan santri. Kedua kegiatan ini diharapkan menjadi ajang kompetisi uji kemampuan dan bakat santri sehingga dengan demikian santri bisa semakin terdepan dengan meningkatkan kemampuan. Sambri juga mengatakan saat ini santri sudah waktunya menyiapkan diri untuk menghafal Al-Quran sebagai hafidz Quran atau fahmil kutub karena kegiatan itu akan diselenggarakan sekitar empat bulan lagi. Sebelumnya Bupati Aceh Tenggara, Raidin Pinim sebagai bukti komitmennya melaksanakan visi dan misinya menciptakan agara yang religius telah memprogramkan 1001 hafiz yang akan menerima dana pembinaan dari Bupati Agara pada tahun 2019 ini senilai 1 juta rupiah per orang yang mampu sebagai tahfiz Quran 3 juz maupun 30 juz. Gartlun Masyarakat Kecamatan Serbaja di Lokop, Aceh Timur menyambut antusias safari subuh dan kegiatan bakti sosial yang digelar KNPI Gemma Macan Asia atau GMA, Pramuka, Kuarcap, Aceh Timur, dan sejumlah organisasi lain di kecamatan itu. Gesi Gampong Lokop Zainuddin kepada Serambi mengatakan sangat luar biasa masjid yang tidak muat sehingga terpaksa didirikan tenda darurat di luar halaman Masjid Suhada Lokop untuk menampung ribuan jamaah safari solat subuh dari kabupaten. Masyarakat Lokop jelas Jainuddin sangat senang dengan kunjungan Forkopimda dan jajaran Pemkap Aceh Timur, serta sejumlah organisasi ke Lokop sehingga terbangun silaturahmi yang baik sesama umat. Warga berharap silaturahmi ini dapat terus berlanjut di tahun berikutnya. Ribuan umat Islam dari berbagai daerah di Aceh Timur melakukan safari salat subuh berjamaah di daerah pedalaman Aceh Timur, yaitu di Kecamatan Serba, di Lokop. Kegiatan itu diikuti unsur Forkopimda Aceh Timur seperti Bupati Aceh Timur, Hasbalah bin M. Taib, Kapolres Aceh Timur AKBP Wahyu Kuncoro, para Kepala OPD, sejumlah anggota DPRK Aceh Timur. Sudah lun, masa dari 13 desa di Kecamatan Kawai 16 dan Pantai Cermin Aceh Barat secara beramai-ramai kembali memperbaiki jembatan rangka baja ulerakit di desa Sawang Tebe Kawai 16 yang miring dan robo. Mereka mengerahkan dua alat berat beko meluruskan atau mengalihkan arus sungai sehingga air tidak menghantam jembatan. Dari amatan Serambi, sebanyak dua beko dikerahkan di lokasi jembatan ulerakit dengan mengeruk lahan masyarakat sepanjang 500 meter dengan lebar 5 meter. Selain mengerahkan dua beko, Masa juga memperbaiki kembali jembatan yang roboh dan miring di lantai abutmen sehingga bisa kembali dilintasi kendaraan roda dua dan warga yang selama ini dikeluhkan karena harus melintasi jalan yang lebih jauh. Koordinator warga Kamar Zaman mengatakan kegiatan warga secara swadaya meluruskan sungai sehingga air tidak menghantam jembatan. Menurutnya, lahan warga yang dikeruk dengan alat beko diberikan secara cuma-cuma oleh warga dengan panjang 500 meter serta luas 5 meter. Selain kegiatan membuka aliran sungai baru, juga warga menyemen jembatan yang miring sehingga memudahkan warga melewati. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun pihak dinas pendidikan Kabupaten Nagan Raya mulai melakukan analisis guru dan kepala sekolah di wilayah tersebut termasuk pengawas. Hal ini dilakukan guna mewujudkan pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya. Dr. Harbik Yahgi mengatakan para tim yang dibentuk oleh pihak dinas pendidikan telah bekerja guna memenuhi kebutuhan guru di semua sekolah baik di SD, SMP di daerah tersebut. Tim yang telah dibentuk diberi nama tim delapan, mereka telah Menjajaki semua sekolah saat ini terutama menyangkut kebutuhan guru Yang menambahkan tugas dari tim terkait kebutuhan kepala sekolah, guru, dan pengawas Sedangkan kebutuhan para guru nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan di setiap sekolah Sehingga ke depan diharapkan pendidikan dindakan raya akan lebih baik dari sebelumnya Sudahlun Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI Ilham Syah menganggap revolusi industri 4,0 cenderung akan mematikan langkah tenaga kerja manusia untuk dipekerjakan. Pasalnya era revolusi industri akan banyak menggunakan teknologi dari segi pengolahan dan industri menggantikan pekerjaan yang selama ini dilakukan manusia. Tenaga manusia akan kalah saing dengan robot. Ia mengatakan ini akan menjadi bencana bagi manusia tenaga kerja tidak terserap, pengangguran semakin banyak di mana-mana. Ilham Syah mengatakan ke depan perkembangan teknologi akan semakin canggih agar pekerjaan lebih efektif dan cepat. Dampaknya, produktivitas akan berlipat ganda dan hasil produksi akan bertambah. Di sisi lain, nasib para pekerja dalam posisi gamang. Revolusi industri yang serba canggih mengancam bergesernya posisi khususnya bagi buruh pabrik. Teknologi yang berkembang di industri saat ini bukan menjadi milik umum melainkan dipatenkan oleh pihak tertentu. Menurutnya hal ini akan membawa bencana bagi manusia. Semakin canggih suatu teknologi dan semakin kuat dikapitalisasi maka tenaga kerja manusia semakin tidak dibutuhkan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permasekian Berita Malam Edisi Minggu 10 Februari 2019.